Assalamualaikum Saudarlon, berita malam edisi hari ini Rabu 11 Januari 2017 dibacakan Ardian Shah. 17 imigran Sri Lanka di deportasi. Stok pupuk bersubsidi habis total di Abdia. Polres Nagran Raya tangkap pemasok BBM ilegal 3 ton di Betung, 3 pelaku ditangkap. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi Gem. Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Boxmawe, Radio Lawser 94,6 FM Cittengara dan Radio Limba Paese FM Luxmawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Stamby FM. Saudaron sebanyak 17 imigran gelap asal Sri Lanka dideportasi kembali ke negaranya. Mereka diberangkarkan dari penampungan bekas kantor imigrasi pentut Kecamatan Belang Mangat, Loksmame, kemarin malam. Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Aceh Ahmad Samadam SIP, mengatakan, pagi tadi mereka terbang dari Medan menuju Jakarta. Menurut Ahmad Samadam, ini merupakan deportasi tahap kedua karena akhir Desember 2016 lalu juga telah dideportasi dua warga India yang terdata dalam imigran gelap tersebut. Ia juga mengatakan saat ini masih tersisa 20 imigran Sri Lanka yang ditolak dan diharuskan dideportasi ke negaranya. Namun menurutnya untuk proses deportasi bagi 20 imigran Sri Lanka ini masih menunggu pihak kedutaan besar Sri Lanka mempersiapkan dokumen perjalanan mereka. Sudarlun, stok pupuk bersubsidi Urea, NPK, Ponska, SP36, dan ZA habis total di kios pengecer dalam wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya selama beberapa pekan terakhir. Sementara sebagian petani setempat masih membutuhkan pupuk bersubsidi untuk pemupukan akhir areal tanaman padi MT Gadu 2016-2017. Kebutuhan jenis pupuk yang dimaksud terutama di Kecamatan Jempa, Kuala Bate, dan Setia, Dari pantauan Serambi, stok pupuk bersubsidi tidak tersedia lagi pada kios pengecer di Blank Pidi, seperti di Usaha Dagang Delima Tani, Tani Agung, Cahaya Tani, dan Tani Makmur. Salah seorang pengusaha kios mengungkapkan, pengusaha di kios UD Cahaya Tani mengungkapkan, persediaan pupuk bersubsidi tidak tersedia beberapa pekan terakhir. Sementara pengusaha UD Tani Agung mengatakan jatah pupuk bersubsidi 2017 untuk abdia belum ada penebusan. Pihaknya baru tiga hari lalu dari pengecer melakukan pertemuan dengan distributor membicarakan perpanjangan kontrak. Hal yang sama juga dikemukakan pemilik usaha tani lain. Informasi yang diperoleh dari para pengusaha kios bahwa pemerintah mempercayakan distributor pupuk bersubsidi di Kabupaten Abdia masing-masing PT. Pertani untuk pupuk bersubsidi jenis ZA, SP36, dan NPK Ponska. Sedangkan distributor pupuk bersubsidi jenis urea dan organik adalah PT. Meligo Raya. Darlon, aparat kepolisian Polres Nagan Raya hingga hari ini dilaporkan berhasil mengamankan sedikitnya tiga orang pelaku yang diduga kuat sebagai pemasok bahan bakar minyak ilegal. BBM ilegal itu dipasok ke lokasi tambang rakyat di kawasan Betung yang ditangkap pada selasa lalu. Dari informasi yang diperoleh Serambi, siang tadi di Nagantraya mengatakan tiga pelaku yang kini diamankan di Mapolres tempat diantaranya berinisial haji 36 tahun, Tercatat sebagai warga di Aceh Barat serta barang bukti berupa satu unit mobil jenis Toyota Hiluk dengan nomor polisi BL7520NO. Kemudian pria berinisial AW 43 tahun yang tercatat sebagai warga Betung, Kecamatan Betung dengan mobil yang diamankan yakni Rocky dengan nomor polisi BL617AU. Serta yang ketiga berinisial SJ 38 tahun dengan mobil yang digunakan Toyota taft dengan nomor polisi BL512LW. Kapolres Nagan Raya, AKBP Mirwazi, SHMH membenarkan pihaknya telah mengamankan sejumlah pelaku yang diduga kuat sebagai pemasok BBM tanpa memiliki dokumen yang sah. Menurutnya salah satu pelaku yang ditangkap ini kedapatan membawa BBM solar sebanyak 30 jerigen dengan tujuan ke keruncut Kecamatan Betung. Menurutnya berdasarkan keterangan pelaku di Mapol Resnagan Raya menyebutkan bahan bakar minyak yang dibawa tersebut untuk digunakan sebagai bahan bakar alat berat di lokasi itu. Darlun ruas jalan kecamatan Jangka Biren, mulai dari desa Punjut hingga ke desa Kuala Cerapes panjang 8 km rusak berat. Kondisi itu sudah terjadi sejak lama hingga kini belum diperbaiki. Tokoh masyarakat Jangka Jailani H. Hashim mengatakan... Jalan mulai dari Desa Punjot hingga ke Desa Kuala Cerape sepanjang 8 km yang melintasi Desa Punjot, Desa Ulecu, Alukuta, Alubayu Utang dan Kuala Cerape. Dikatakan mantan mukim Ulekuta jangka itu kawasan tersebut merupakan sentral pertanian dan perikanan. Warga di beberapa desa sejak dulu hingga kini kesulitan mengangkut hasil pertanian dan perikanan ke kota ditambahkannya juga apalagi saat ini musim penghujan, jalan sangat berlumpur dan bergelombang sementara saat kemarau berdebu Jailani dan warga di lima desa tersebut mengaku setiap hari melintasi ruas jalan desa itu saat hendak ke sawah, ke ketambak dan pasar namun warga setempat sangat tersah dan sulit melintasi jalan desa dengan sepeda motor maupun mobil Anda sedang mendengarkan berita utama Seranti FM Sudarlun selain memporak-porandakan lahan pertanian dan perkebunan rakyat, bergesernya aliran kerung-kelut ke Lawi Cimanuk, Kecamatan Keluk Timur, Kabupaten Aceh Selatan, juga berdampak mengeringnya irigasi Gunung Pedong, Kecamatan Kelut Tengah. Warga berharap kepada pemerintah Aceh dan Pemkap Aceh Selatan untuk segera melakukan pelurusan aliran sungai dan pembangunan tebing pengaman di sepanjang daerah aliran sungai tersebut. Kesi Lawe Cimanuk Muhammad Haria mengatakan jika dilakukan pelurusan sungai selain bisa mengatasi banjir, juga bisa menyelamatkan irigasi Gunung Pudong. Sebab pasca aliran sungai Klut bergeser ke Lawe Cimanuk, irigasi menjadi mengering. Dikatakannya juga banyak imbas yang dirasakan masyarakat akibat berpindahnya ke Rung tersebut. Selain mengundang abrasi meluas di Lawe Cimanuk dan Koto Indarung, lahan perkebunan masyarakat di kawasan tersebut juga ikut ...porak-poranda di Terjang Banjir. Sudarlun sejumlah guru SD di Tapatuan Kabupaten Aceh Selatan... ...mempertanyakan pencairan tunjangan sertifikasi. Pasalnya sudah 4 bulan yakni September hingga Desember 2016... ...dana tersebut belum juga dicairkan. Mereka berharap dinas pendidikan setempat... ...untuk segera mencairkan hak para guru tersebut. Salah seorang guru SD setempat mempertanyakan... ...adanya perbedaan dengan guru SMP SMA... Ia mengatakan dana sertifikasi guru SMP SMA kabarnya sudah dicairkan sedangkan tunjangan sertifikasi guru SD untuk September, Oktober, November, dan Desember 2016 belum dicairkan. Dalam kesempatan tersebut guru yang meminta identitasnya dirahasiakan juga menanyakan kapan dana sertifikasi tersebut bisa dicairkan sebab saat ini mereka sangat membutuhkan uang tersebut untuk kebutuhan keluarga dan kebutuhan pendidikan anak-anak mereka. Sudah dulu terkait kisuruh yang terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah Langsa, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Aceh saat ini turun langsung ke rumah sakit tersebut, khususnya untuk melihat keberlangsungan pelayanan publik kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah setempat. Kepala Ombudsman Perwakilan Aceh Dr. H. Takwadin Husin SHSEMS mengatakan pihaknya turun ke Langsa terkait pemberitaan di media massa sebelumnya tentang kekisruhan yang terjadi di RSU di Langsa. Apakah berakibat kisru itu mengganggu pelayanan publik di rumah sakit rujukan tiga kabupaten kota itu? Dari hasil tinjauan langsung pihak Ombudsman memberikan catatan penting dari hasil investigasi bahwa disimpulkan saat ini pelayanan di RSU di Langsa tidak terganggu hal tersebut berdasarkan cross check dan wawancara langsung pihaknya dengan sejumlah pasien yang saat ini dirawat. Catatan lain ombudsman terkait agak kerasnya dan terkesan arogan terhadap sistem yang dijalankan di RSUD di Langsa, dr Syarbaini kepada bawahannya di rumah sakit tersebut, kepada PLT Walikota Langsa Kamarudin mungkin perlu memberikan pembinaan kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Langsa. Dari Newsroom Srambi Tanjung permai berita malam edisi Rabu 11 Januari 2017. Berita pagi Srambi FMN bisa Anda dengarkan kembali pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Berita malam ini juga bisa Anda akses di situs internet www.srambiagem.com follow di Twitter wasalam.